vokalis yang cantik dan juga laris manis di era seperti ini ya hingga dapat satu predikat si pemburu dolarnya Indonesia. Masih ada di Fasal Production dan juga Om Multimedia. Aji Kondang persembahkan untuk sedulur kertos. Siapa dia kalau bukan Deviana Savara. Lir Wana Angå ho. Ja We'll have the world to Undertekster av